Satu tembang ke Bali spesial banget untuk AMC-nya Indonesia Bersama Panama dan juga Cumi-Cumi Juga ada wahana musik Ada Jika Auti Atela Atela Atela Atela Hvala